Assalamualaikum, sederalun berita siang edisi hari ini Selasa 12 September 2017 dibacakan oleh Akhyar dan Vya Artega. Warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine mencapai 313.000 orang. Ditemukan ganja di dalam ransel, nelayan ditangkap. 32.224 jemaah haji dan 400 petugas kloter tiba di Indonesia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim NewsRambia FM. Berita yang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxemawai, Radio Rimapase 90,1 FM Luxemawai, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Cedarulun seorang nelayan berinisial MS 24 tahun warga Gampung Belang Gelumpang, Kecamatan Rayek Aceh Timur, ditangkap saat narkoba Polres Aceh Timur. Dari Langsa, Cubir melaporkan. MS ditangkap saat di dalam tas ranselnya ditemukan plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 600 gram. Hal itu diungkapkan Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto melalui kasat narkoba Ibtu Hendra Gunawan Tanjung. Ketika dilakukan pemeriksaan, MS mengaku ganja itu merupakan milik MT, sedangkan ia hanya bertugas sebagai kurir. Saat ini, MS dan barang bukti telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Shadarul jumlah warga rohingya yang melarikan diri dari kekerasan yang pecah sejak 25 Agustus di negara bagian rakyat Myanmar menuju Bangladesh mencapai 313 ribu orang. Dengan penambahan jumlah pengungsi tersebut, otoritas Bangladesh pun mengalami persoalan. Data itu diungkapkan juru bicara Badan Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Joseph Tripura, yang dikutip AFP. PBB dan pemerintah Bangladesh mengatakan jumlah pengungsi yang tiba dalam beberapa hari belakangan telah melambat meskipun pergolakan masih terjadi. Shideron, Kepala Biru Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menegaskan bahwa rumah sakit wajib melayani pasien dengan kondisi gawat darurat tanpa mempertimbangkan biaya atau jaminan kesehatan pasien. Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan di Jakarta pada selasa hari ini, Oscar menekankan bahwa pasien peserta Jeminan Kesehatan Nasional JKN atau peserta Badan Penyelenggara Jeminan Sosial BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan tidak dikenakan biaya. Berdasarkan undang-undang rumah sakit, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin rumah sakit apabila terbukti terdapat kelalaian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Cedarul pengadilan negeri Melabuh Aceh Barat hari ini sudah menggelar sidang perdana kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api secara ilegal dengan tersangka Ansari, 45 tahun, warga ujung raja kecamatan Pantonre Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Kasih pidana umum kejari Aceh Barat Wahyudin SH kepada Sarambi FM Senin kemarin mengaku bahwa jadwal sidang perdana terhadap tersangka Ansari sudah turun. Seperti diberitakan, Polda Aceh pada 22 Agustus lalu menyerahkan Ansari tersangka pembunuhan dan kepemilikan senjata api ke Kejari Aceh Barat di Malabu. Dalam kasus itu, Ansari disangkakan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan juga dibidik dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan dengan ancaman kerungan penjara seumur hidup. Jenderal Wakil Ketua DPR Kanagan Raya, Samsuardi alias Juragan berharap kepada aparat kepolisian, kejaksaan serta inspektorat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur desa selaku pelaksana kegiatan dana desa. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Juragan berharap ketika ditemukan persoalan dapat segera dicegah untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara. Berdasarkan laporan yang diterima oleh DPRK Nagan Raya terkait pengelolaan dana desa, ditemukan sejumlah program kegiatan yang bersumber dari dana desa tidak diketahui oleh masyarakat terkait realisasi program kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, aparat desa tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif guna menyusun dan melaksanakan program di desanya. Cedarun ribuan pengungsi erupsi Genung Sinabung menagih janji Presiden Joko Widodo dengan berunjuk rasa di kantor DPRD Karo Senin kemarin. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Masa kecewa karena sudah tujuh tahun tinggal di barak pengungsian. Koordinator aksi Heriko Semiring mengatakan, sebelumnya Jokowi berjanji akan menyelesaikan seluruh masalah yang dialami pengungsi seperti bantuan uang sewa rumah, biaya pendidikan, serta percepatan relokasi hunian sekaligus pembebasan lahan yang menghubungkan jalur karu langkat. Aksi ini sendiri mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sedaran fase pemulangan Jemaah Haji Indonesia sudah memasuki hari ke-6 atas sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, SISKUHAT, Dakar Bandara mencatat sebanyak 80 kelompok terbang atau kloter sudah diberangkatkan menuju tanah air. Liputan 6.com melansir. Total 32.024 anggota Jemaah dan 400 petugas kloter tiba di Indonesia. Sementara berdasarkan jadwal pemulangan yang dirilis Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Untuk Senin kemarin, kembali diberangkatkan 19 kloter dengan 7.642 anggota Jemaah. Sederolun Tim Nasional U19 diharapkan bisa memetik pelajaran berharga setelah ditaklukkan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan penyisihan Grup B Piala AFF 18 di Stadion Tuwuna Senin kemarin kemenangan Vietnam ini membuat tim pesutan Hoang An Tuan menyegil tiket ke semifinal karena sudah meraih 9 poin dan kokoh di puncak sementara itu Timnas U-19 harus menunggu hingga laga pemungkas untuk memperebutkan satu tiket tersisa ke babak 4 besar Garuda nusantara bersaing dengan tuan rumah Mymar merespon kekalahan ini Ronni fosan sebagai manajer meminta Timnas u-19 untuk bangkit. Baki Indonesia kekalahan ini menunda langkah pasukan Indra Safri lolos ke babak semifinal. Egi Maulana dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan pada laga terakhir melawan Brunei Rabu besok. Dari Newsroom, Berita yang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.srambiafm.com Follow juga Twitter kami at Serambia FM wassalam